I got a good feeling, yeah I got a feeling that I never, never, never, never had before No, no And I just want to tell you right now that I I do you believe that? So this got a hold on me Yeah, yeah, yeah Oh, must be love Oh, yeah, yeah So this got a hold on me right now, child Oh, must be love Let me tell you now I got a feeling I feel so strange Yap, Safira. Halo, Mas Ana. Iya. Kalau aku mengingat-ingat perjalanan kamu, lagu tipekel begini pasti kamu akan bisa selesaikan dengan baik. Dan kamu buktikan malam ini kamu membuka acara ini dengan lagu ini. Aku bilang hampir enggak ada cacat. Terima kasih. Asik. Menarik. Tapi aku harus menantang kamu bahwa ini belum luar biasa buat aku. Terima kasih, Mas Anang. Yang dimaksud uh, Mas Anang itu tidak luar biasa adalah begini, karena lagu ini kan, ini kan uh, blues soulful ya kan. Uh, seorang Shafira ini mungkin secara eksekusi, secara mungkin uh, flawless itu nggak ada, ya. Tapi ini musik yang sebenarnya harus sangat menjiwai dan itu kalau saya dengar musik misalnya. Uh, uh, Black American uh, mereka menyanyikan lagu-lagu seperti ini mereka benar-benar yang seperti yang sedang uh gila banget gitu loh nah kamu di sini tuh kamu nggak ngeblend dengan lagunya itu tapi eksekusinya bagus tapi hanya nggak nyambung paham ya maksudnya mungkin gini secara vokal eksekusinya nggak ada masalah ada masalah dengan vokal tapi di blend dengan penampilanmu dan ekspresimu kayak kurang sangar gitu itu aja Stage nggak mau konstek ekspreksi, ekspresi. Ek, ekspresi. Uh, aku banyak mendengarkan lagu-lagu yang modelnya seperti ini ya kan, hmm. banyak lagu-lagu Amerika yang seperti ini. Tapi Shafira uh, jiwanya belum di sini. Jadi uh, vokalnya sih nggak ada nggak ada yang salah. Hanya Berarti mulai tadi jiwanya melayu-melayu. Nanyunang di, nyembonang <laughs> di. Itu sih. Jadi kamu harus lebih banyak mendengarkan lagu-lagu jenis begini kalau kamu pengen nyanyi di tipe lagu seperti ini, ya. Siap, terima kasih benar-benar. Terima kasih banyak. Tapi um, mungkin saya mengutip uh, kata-kata ya Mas Anang gitu ya. Hampir tidak ada cacat gitu ya. Sayangnya kalau misalnya sekarang saya ngelihat Mas Anang... ...hampir juga tidak ada cacat juga Mas. Ya, gitu dong. Iya, rambutnya best. dicat ya, jadi uh, uh, agak sedikit cacat di rambut aja sih. Jadi. Berarti yang rambut dicat orangnya cacat semua. Hati-hati, jangan Angga. yang rambutnya dicat. Hati-hati omongan Daniel. Lagi. Ini apa? Jadi hati? Jangan kefan Ko... sama Daniel lagi. Jangan punya orang yang rambutnya, berarti, oh, yang rambutnya di ya. dibalik-balikin kata-kata gue. Oke, okay. anyway, sekarang ini boleh nggak kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Sabira. Nah. Safira kamu kan biasanya itu kalau misalnya nyanyi di depan ribuan orang itu udah sering banget gitu ya. Ini kamu menjadi pembuka untuk live show di Indonesian Idol untuk pertama kali ya. Itu lebih gugupan mana sih? Ada ada perbandingannya gak? Kan? Pasti lebih gugupan ini Kak Daniel. Oh gitu? Iya. Kenapa? Emangnya? Karena uh, Idol itu benar-benar mimpi aku dari dulu, mimpi aku dari dulu terus juga di sini persaingannya ketat banget. Iya. Terus ada pressure dari uh, dilihat sama judges, dilihat sama penonton yang ada di studio, jutaan penonton yang ada di rumah nonton dari TV. Kita, kita, kita. Itu pasti beda maksudnya. Kamu kan sering ikut ajang juga yang sama. Emang bedanya dengan idol apa? Mungkin juri nya kali, jurinya bedanya apa? Oh gak ada yang rambut hijau kayak aku ya? Di tempat Kau lain gak ada mas Anang yang mulutnya jahat dan kejam. Hmm. Gak ada yang rambutnya aku pengen. Aku gak jahat, aku baik loh, Mai. Coba tanya istriku kalau gak percaya. lo yeah. Bener gak? Bener gak? <tuh> <tuh> Oke. Okay. Indonesian Idol bisa dilihat di RCTI+. Gimana caranya? Download di aplikasi App Store atau Google Play. Makasih.